banyak bicara anda tunggu-tunggu juga anda nanti-nantiin salah satu bintang tamu yang sudah hadir asli kelahiran dari kota Mojokerto Jawa Timur yang satu ini katanya sudah beredar di mana mana sampai ke Nusantara akan hadir hadapan anda Tirta juga ada Adi Soteng juga ada arempa community siapa dia kalau bukan Jiha Ik ben konco in de buurt. Ik ben hier in de buurt. Ik ben hier bareng, -bareng wat hopefully met Mantap.